Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang terhormat. Selamat datang di Gebiar Temu Dengar Seni Musik Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Departemen Penerangan Bidang Kasup Din Taminkum Subdit Hub. Sebuah album musik rock kontemporer bertajuk Taring. Dengan bangga kami mempersembahkan grup band Saringa.